Assalamualaikum Saudaron, berita malam edisi hari ini Rabu 9 Maret 2016 dibacakan Ardianca. Pemkab Rengat anggarkan 2 miliar untuk renovasi pagar Masjid Agung. Tidak kunjung dibagikan 10.000 bibit unggul terancam mati. Krisis obat kembali landa Aceh Utara. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Luxemawai, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Luxemawai. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudarlun PMK Biren pada tahun 2016 ini menganggarkan 2 miliar rupiah untuk membangun pagar masjid agung Sultan Jempa. Hal ini dikatakan Bupati Biren Ruslan M. Daud saat meninjau renovasi masjid tersebut usai salat sunnah gerhana matahari hari ini. Ia mengatakan setelah tender selesai diperkirakan April mendatang pembangunan pagar masjid agung sudah bisa dimulai dan diperkirakan rampung dikerjakan bulan puasa tahun ini. Jika pagar masjid dibangun baru dan renovasi masjid rampung seluruhnya, Masjid Agung Kabupaten Biren ini pasti akan sangat indah dan harapannya jemaah selalu ramai setiap hari. Saat ini sedang diganti lantai keramik dengan marmer yang didatangkan dari negara Turki dan butuh dana 4 miliar rupiah. Selain itu kini juga dilukis kaligrafi yang indah dalam 3 kubah Masjid Agung oleh kaligrafi yang khusus didatangkan dari Cirebon, Jawa Barat pengecatan bangunan masjid luar dan dalam, serta pembangunan flafon masjid dan renovasi tempat wudhu. Sudah dulu, anggota DPRK Cebaradaya menemukan tidak kurang 10.000 batang bibit durian dan manggis unggul kegiatan Kementerian Desa RI tahun 2015 masih menumpuk di dua lokasi. Ketua Komisi CDPRK Abdiya Juli Nardi menjelaskan, Bibit durian unggul tersebut ditemukan di kompleks kantor dinas pertanian dan peternakan lokasi Padang Merinti Susu. Sedangkan bibit manggis unggul berada di kompleks Bali Benih Utama Padi lokasi kecamatan Tangan-Tangan. Pengadaan bibit tersebut dilakukan sebuah perusahaan dari Banda Aceh bibit ini disalurkan kepada petani disebabkan pihak Kementerian Sosial RI belum mencairkan anggaran kepada perusahaan pengadaan barang sehingga 10.000 batang bibit durian dan manggis unggul yang tiba di Abdiya namun belum bisa disalurkan. Terkait permasalahan ini, Julen Nardi mendesak pihak Kementerian Sosial agar segera mencairkan anggaran pengadaan bibit durian dan manggis tersebut. Sementara itu di Istana Kabdia Maswadi mengakui bahwa kegiatan proyek pengadaan tersebut merupakan kegiatan Kementerian Sosial RI tahun 2015. Tidak diketahui pasti penyebab sehingga anggaran belum dicairkan, tetapi menurut informasi karena terjadi kesalahan nomor rekening. Sudarlun, stok kebutuhan obat di puskesmas di Aceh Utara sudah dua tahun terakhir mengalami krisis sehingga warga tidak mendapat pelayanan maksimal. Jenis obat yang diberikan petugas medis tidak mencukupi sesuai kebutuhan pasien karena stoknya yang kosong. Kondisi ini karena dinas kesehatan harus membeli obat langsung ke pabrik melalui e-katalog sedangkan pihak puskesmas tak diizinkan membeli obat. Hal ini diketahui berdasarkan hasil kunjungan sejumlah anggota DPRK Aceh Utara dari Komisi E ke sejumlah puskesmas di Aceh Utara dalam beberapa hari terakhir. Tantawi anggota Komisi E DPRK Aceh Utara mengatakan obat yang sering kosong di sejumlah puskesmas berdasarkan pengakuan mereka seperti antibiotik, paracetamol, dan obat rematik. Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Acu Utara, Faisal Yakub menyebutkan, meskipun ia ditunjuk di bidang pengadaan obat, tapi ia bukan panitia pelaksana teknis kegiatan pengadaan sehingga ia mengaku tidak mengetahui bagaimana sekarang kebutuhan obat di Puskesmas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Zudarlun, sejumlah warga yang ingin melihat gerhana matahari dari Masjid Agung Jabal Rahmah Calang hari ini tidak bisa terlihat dengan jelas karena tertutup mendung. Menyangkut dengan hal ini, di wilayah tersebut tidak ada persiapan khusus untuk menyaksikan gerhana matahari. Namun warga hanya dihimbau agar ikut serta meramaikan pelaksanaan salat gerhana di masjid-masjid. Tengku Ibnu Hajar, bertindak sebagai khatib mengatakan fenomena alam berupa gerhana matahari jangan dijadikan sebagai salah satu mistik akan tetapi hal itu sebuah kekuasaan Allah yang harus direnungkan dan memperbanyak ibadah. Selain ratusan warga yang hadir dalam pelaksanaan salat gerhana matahari di Masjid Jabal Jabalrahma Calang turut hadir Bupati Aceh Jaya Azhar Abdurrahman dan para pejabat lainnya di wilayah tersebut. Sebenarun personel Polres Aceh Jaya yang tergabung dalam tim pemburu Maimun alias Abu Rimba CS kemarin memperoleh penghargaan dari Kapolres setempat. Kapolres Aceh Jaya AKBP Riza Yulianto menambahkan, personel Polres yang diberikan penghargaan berjumlah 21 orang, termasuk Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kapolsek Tenom dan 7 orang warga Pasir dan Tenom. Ia berharap semoga ke depan tidak ada lagi sipil bersenjata di Aceh Jaya dan Aceh umumnya sehingga masyarakat bisa hidup dengan tentram dan aman bersama keluarga dan masyarakat Sudarlun ratusan anak sekolah SMP dan SMA di Kecamatan Muara 3 PD mesti menempuh perjalanan pergi dan pulang sekolah dengan berjalan kaki pasalnya bersekolah sekolah ditempatkan di daerah mereka jarang beroperasi Amatan seram BFM ratusan anak sekolah berseragam SMP dan SMA terlihat menempuh perjalanan kaki dari arah Gampung Paut ke arah Cot dan Krung. Ada juga yang menaiki pick-up terbuka dengan jumlah penumpang tampak berdesakan. Ada juga yang menaiki labi-labi bahkan duduk di atap dan mengendarai sepeda motor. Selebihnya terlihat berjalan kaki dengan jarak 2 km. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika PD M. Adam mengaku jika penambahan armada belum ada dana. Persoalan di Lawung sebetulnya karena letak geografis. Untuk itu diharapkan kesabaran masyarakat untuk mengatasi hal ini. Dari Newsroom serambi Tanjung Permais, sekian berita malam edisi Rabu 9 Maret 2016